Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahum 'alad-din kullihi billahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wat wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa kembali ibrohani fi din rahiman allah wa iyakum ajma'in kita lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid masih pembahasan man haqqaqat tauhid dakhala al jannah bi ghairi hisab barang siapa yang mentahkik tauhidnya merealisasikan tauhidnya maka dia akan masuk surga tanpa hisab Ini sound system bisa dibenerin enggak nih? Kok kayak agak enggak seperti biasanya Siapa yang duluan? Kita sudah masuk kepada Al-Masail Agak gemah dia Tidak ada yang bisa Benarin ini Kheran insya Allah Kemarin sampai di mana Mas Saiful? Yang ke delapan. Sampai ke delapan atau sekarang sembilan. Qala al-muallifur rahimahullahu taala atasia fadilatu hadhil ummah bil kamia wal-kayfiyyah permasalahan yang kesembilan yaitu keutamaan dari umat ini yaitu umat Muhammad SAW bil-kamiyyah wal-kayfiyyah baik dari sisi jumlah kuantitas Maupun dari sisi Al-Qayfiah Yaitu kualitas Dari mana kesimpulan ini Yaitu Sebagaimana yang disebutkan oleh Sheikh Muhammad bin Salih Rahimahullah amal kamiyah falianan nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a sawad wa adiman adha min minas sawad alladhi kana ma' Musa ya di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan di dalam bab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau umat-umat ada yang umat yang pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang. Ada yang hanya 2, ada yang hanya 1, bahkan yang tidak ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian diperlihatkan kepada beliau Sawadun Azim. Ya. Kelompok yang sangat besar dari umat. Yang awalnya beliau menyangka itu adalah umat beliau, kemudian beliau diberitahukan bahwasanya itu adalah umatnya Musa. Kemudian diperlihatkan kembali kepada beliau umat yang banyak juga. Yang lebih banyak daripada umat Musa. Barulah beliau dikhabarkan bahwasanya ini adalah umat beliau. Ya. Ini nas bahwasanya umat beliau adalah umat dengan jumlah yang paling banyak dari sisi kamiah. Ya. Begitu juga dari sisi kaifiah. Dari sisi kualitas karena disebutkan di dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum haula taib. Falianna ma'ahum haula illadzina la yastarkun wa la yataun wa wa ala rubbihim tawakkalun yaitu mereka yang masuk ke dalam surga bi ghairil hisab wal adab sabu'una alfan 70 ribu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab ya ini menunjukkan kualitas umat ini maka di sini syekh mengambil kesimpulan bahawasanya di dalam hadis tersebut terdapat dalil tentang keutamaan umat Muhammad SAW dari sisi jumlah kuantitas dan kualitas al-ashirah yang ke-10 fadilatu ashabi Musa keutamaan para pengikut Musa yaitu yang dimaksudkan Bawasanya Musa memiliki pengikut yang banyak dengan dalil hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, etru fe ali sawadun adim. Ketika diperlihatkan kepada Rasulullah SAW sekelompok umat yang sangat banyak, kemudian diberitahukan kepada beliau bawasnya itu adalah Musa dan para pengikutnya. Ya berarti Nabiullah Musa alaihissalam beliau juga diberi keutamaan dengan memiliki pengikut yang sangat banyak. Ya. Dalam satu sisi kita senang ketika dakwah yang hak itu diikuti, ya semakin banyak orang yang begitu. Kenapa? Karena kita senang orang mendapatkan kebaikan. Asalnya demikian. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ia kasar, berbangga dengan banyaknya umat beliau. Kenapa? Dari satu sisi karena Dengan banyaknya mereka yang mengikuti al-haq Banyak pula mereka yang mendapatkan kebaikan berarti Banyak pula mereka yang selamat dari an-nar Dan itu tujuannya Ya. Tapi dari satu sisi yang lain Ketika suatu dakwah memiliki banyak pengikut Itu bukan berarti patokan bahwasannya itu adalah dakwah yang benar ataupun salah tidak menjadi patokan sedikit banyak itu bukan menjadi patokan dakwah itu benar atau salah ya ini harus pandai kita di dalam ya. ketika orang banyak mengikuti dakwah yang hak, kita senang apakah lewat kita atau bukan lewat kita Ya, tidak mesti kebaikan itu harus melalui jalan kita. Ya, tetapi ketika orang berbondong-bondong ya, menerima al-haq, menerima kebaikan, di situ kita turut senang. Ya. Tetapi dari satu sisi jangan sampai seorang itu magrur tertipu dengan banyaknya pengikut. Ya. Karena banyaknya pengikut ataupun sedikitnya pengikut itu bukanlah patokan bawasanya dakwah itu benar atau tidak. Yang benar adalah ketika sesuai dengan Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang ketika melihat banyak yang ikut, ya, menjawab mengikuti dakwah beliau. Al Hadiyah Asyratu Ardul Umami alaihi alaihi salatu wassalam diperlihatkannya umat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya di masalah yang ke-11 dan asy Muhammad bin Shalalu Tsaimin rahimahullahu menyebutkan dua faedah Al faidatul ula tasliyatur rasuli alaihi salatu wassalam haitsu ra'a min al-anbiya' iman laysa ma'ahu ila ar-rajul war-rajulan sebagai bentuk tasliyah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ya menghibur di sini artinya menenangkan ya karena yang namanya dakwah jalan dakwah terkadang seseorang ya, merasa sedih ketika banyak yang tidak menerima dakwahnya ketika dia menyampaikan al-haq orang banyak yang tidak menerimanya ya. tapi ketika dia melihat ternyata jangankan dia seorang rasul sekalipun seorang nabi sekalipun ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini datang dan hanya membawa sekian orang tidak sampai sepuluh ada yang tiga ada yang dua ada yang satu bahkan yang sama sekali tidak mengikuti dakwahnya ya ini akan lebih menenangkan kenapa ya karena demikianlah yang namanya dakwah dan bukan berarti ketika seorang itu apalagi ketika itu nabi yang kita yakini dakwahnya adalah dakwah yang hak ya metode dakwahnya pun juga metode yang paling tepat ya bukan berarti mereka keliru ketika menyampaikan dakwah sehingga tidak banyak pengikutnya tapi ya demikianlah ya yang namanya dakwah, ada orang yang mengikuti, ada yang tidak. Tidak perlu kita bersedih hati ketika seorang itu tidak mengikuti dakwah. Kemudian yang kedua, dari faedah diperlihatkannya umat-umat ini kepada beliau, menjelaskan tentang keutamaan beliau alaihissalam dan kemuliaannya, di mana ternyata beliau adalah yang paling banyak pengikutnya diantara para nabi-nabi yang lain. As-Saniyata yang ke-12 Anakulla ummatin tuh syaru wahdaha ma'an nabiyyiha bahwasannya setiap umat itu akan dikumpulkan bersama nabinya masing-masing ya bersama nabinya masing-masing Pengikut Nabi Musa akan dikumpulkan bersama Nabiullah Musa dan seterusnya dari hadis yang telah kita sebutkan asali sata ashrata killa tu manistaja yang kedua belas. Eh, atau yang ketiga belas sedikitnya mereka yang menjawab dakwahnya para al oh, Ya, ini jelas dari sabda beliau ketika menyebutkan dipaparkan atau diperlihatkan kepada beliau umat wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan wan nabi wa laysa ma'ahu ahad Ya. Kita senang bahwasannya ketika di situ banyak yang mengikuti dakwah, tetapi ingat itu bukan tujuan utama. Sehingga ketika seorang tidak menjawab dakwah kita, ya, atau kalau kita membuat kegiatan yang ikut sedikit, kemudian itu melemahkan semangat kita tidak demikian harusnya ya selama apa yang kita sampaikan itu adalah al-haq kitabullah dan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ya. kalau orang ikut alhamdulillah kita senang kenapa? orang mendapatkan kebaikan yang kedua kita berharap ketika kita menyampaikan al-haq kita juga mendapatkan bagian pahala ya. seorang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan seperti seorang yang melakukannya ya. mendapatkan pahala orang yang memberitahukan atau mengajarkan kebaikan tidak ada rugi-ruginya ya Kalaupun tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang menjawab sebagai seorang yang bertugas untuk menyampaikan sudah kita sampaikan dan itu juga berpahala di sisi Allah Subhanahu Wataala. Terus diruginya di mana? Ya, kalau para al alambiah saja mereka masih ada yang tidak mengikuti dakwah mereka, terus apa kita? Ini untuk menghibur ya. Ketika orang banyak yang Berbondong-bondong mengikuti dakwah Kita pun senang ya, Tapi jangan sampai Tertipu dengan banyaknya pengikut Atau merasa hebat Dengan banyaknya pengikut Itu juga tidak baik Arrabi'ata ashrata Annaman nam yujibhu Ahadun yati wahdahu Ya, yang keempat belas barang siapa yaitu dari siapa ya? e, bahwasanya dari Nabi yang tidak ada seorang pun yang mengikutinya atau menjawab dakwahnya dia akan datang sendirian ya subhanallah ya Al-khamisata asyratah Samaratu hadha al-ilmi Buah dari ilmu ini Buah dari Ya Ketika kita mengetahui bahwasannya Di situ dari kalangan al-anbiya Ada yang pengikutnya Seperti pengikutnya Nabi Musa dan Nabi kita Ada yang mengikuti Pengikutnya banyak Ya di antara mereka ada yang sama sekali tidak mengikuti pengikut atau hanya satu atau hanya dua, tiga dan hitungan jari setelah kita. Apa buah dari ilmu kita terhadap perkara ini? Wahua <tuh> Adamul Iktiral Bil <tuh> Katsroh sebagai yang kita sebutkan tadi. Wah Adamuzhud Fil Killa. Ya yaitu tidak tertipu dengan banyaknya jumlah ada meliktirah ya. begitu juga zuhud ketika sedikit pun tidak kita merasa sedih ya. ketika banyak Alhamdulillah tapi jangan sampai tertipu, kita senang ya. tapi jangan sampai tertipu dengan banyaknya Orang yang mengikuti, ya, karena itu akan menjadi pintu setan untuk masuk, ya. Ketika banyak jamaah yang mengikutinya, asalullahalafiyah, ya. Dan ketika sedikit pun orang yang mengikuti dakwah, dia tidak merasa sebagai manusia, tidak merasa sedih, tidak merasa berputus asa, selama dakwahnya di atas al-haq. Hendaknya dia bersemangat, ya, dan istiqomah di atas dakwahnya yang hak tersebut, ya. Karena hakikat keberhasilan bukan dilihat dari sedikit atau banyaknya jamaah, banyaknya orang yang mengikuti, tapi ketika seorang itu istiqomah di atas al-hak, ya. Ketika seorang itu istiqomah di atas al-hak. Ya, itulah tanda dia berhasil. Qala al-sadisata ashrata Ar-ruhsah fil ruqyah minal ain wal humah. Yang ke belas keringanan untuk ruqyah untuk mereka yang tertimpa penyakit air atau al-humah ya humah sebagaimana yang kita sebutkan adalah disengat eh, apa sengatan binatang beracun gigitan binatang beracun, apapun itu ya <tuh> yaitu ini berasal dari sabda beliau, sawalulillah melarukiyata ilamin ainin auhuhmatin. Tidak ada rukyah kecuali dari ain atau humah, kecuali dari ain, yaitu seorang yang ditimpa penyakit ain atau humah. digigit binatang beracun. Kita jelaskan sebelumnya ini bukan berarti pembatasan bahwasanya ruqyah hanya pada dua perkara ini saja. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sangat bermanfaat untuk dua penyakit ini. Ya, yang pertama ain. Seorang yang mendapatkan musibah atau penyakit Disebabkan Ainnya seseorang Ain itu adalah mata yang hasad Ya Mata yang hasad Yang ketika dia memandang Sesuatu yang Dia dengki Ya dia lihat rumah Rumahnya bagus hasad dia Dengki dia lihat rumah bagus Nah itu Matanya yang hasad itu bisa menjadi sebab misalnya rumah itu roboh. Ya, ini bukan sihir, bukan ini ilmu magik ya. Ini memang nyata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainu haq. itu benar adanya. Ya. Dan terutama ya di daerah sana daerah timur tengah mereka yang Memiliki Mata Ain tersebut Memiliki kekuatan Atau sebabnya sangat kuat Untuk menjadikan orang lain itu Celaka Ya Nanti sepertinya ada pembahasan khusus ya, Intinya demikian Nah bisa jadi orang itu Sakit Karena ada disebabkan oleh ayn ini tadi seorang yang hasad kepadanya kemudian dengan sebab mata hasad yang memandangnya dia menjadi sakit ya maka ini bisa jerukyah begitu juga ketika disengat binatang beracun ya sebagaimana yang dilakukan oleh siapa di sini Hussein bin Abdul Rahman. Begitu juga kisah sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singgah pada suatu desa ya, tetapi penduduk desa tersebut tidak mau menjamu para sahabat tersebut yang ternyata ketika itu pemimpin mereka dalam keadaan sakit disengat ya binatang yang beracun kalajengking atau apa itu mereka bertanya apakah ada di antara kalian yang bisa merukyah maka salah seorang sahabat menjawab iya kemudian beliau sahabat tersebut membacakan ya merukyah dan membacakan al-fatihah Maka orang itu tersembuh Sehat Seperti dia pernah tersengat sebelumnya Ya ini juga menunjukkan bahwasannya rupiah Itu bermanfaat untuk penyakit-penyakit yang sifatnya fisik Ya Sehingga yang namanya rupiah ketika seorang misalnya sakit memeny dia meruqiah dirinya sendiri ya itu suatu yang masyru' ya disyariatkan atau anaknya sakit dia ruqyah ya tidak nunggu harus keserupan jin dulu baru diruqyah tidak sakit apapun apakah itu sakit fisik itu bisa insyaallah ruqyah ketika dipenuhi syarat-syaratnya insyaallah bermanfaat Kala asabi'ata asyratah. Umku ilmi salaf. Likawlihi kad ahsana manintaha ila masameh. Walakin kada wa kada. Faulima anna al-haditha al-awwal la yukhalifu al-thani. Yang ketujuh belas dalamnya ilmu para salaf, ya. yaitu berdasarkan perkataan Sa'id bin Jubair di sini, 'Kan ahsana panintaha ilmaha semit'. Ya. Intinya pujian terhadap Husaini Nabi rahman ketika dia melakukan sesuai dengan apa yang dia ketahui dari suatu ilmu. Apa yang dilakukan Hussein bin Abdul Rahman yaitu ketika ketika itu beliau meminta untuk diruqyah. Ya, meminta untuk diruqyah karena beliau tersengat binatang beracun. Apa dasar beliau? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ruqyata illa ainin ya wa Ya, tidak ada ruqyah kecuali karena ain dan huma. Ya, tetapi yang menjadi perhatian Said bin Jubair adalah ketika Husaini bin Ibrahim meminta untuk diruqyah Karena itu beliau menyampaikan hadis Abdullah bin Abbas radiallahu taalaanhumah tentang keutamaan 70 orang 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Apa amalan yang mereka lakukan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahasanya mereka layak starqun, layak tayur, layak tahun, layak tatayaron, layak ribhimnya tawakalun. Mereka tidak meminta untuk dirukyah, mereka tidak meminta untuk dikey, diobati dengan besi panas. Mereka tidak bertatayur dan mereka hanya bertawakal kepada Rab mereka. Ya. Untuk memberitahukan kepada Husein bin Abdul Rahman alangkah baiknya kalau dia tidak meminta untuk diruqyah karena sebab ya dia disengat binatang beracun tersebut. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah boleh seorang untuk meminta diruqyah? Tidak ada yang mengatakan haram. Boleh saja hanya menyelisih apa yang paling utama. Ya. Menyelisihi yang utama adalah seorang itu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta ruqyah untuk dirinya sendiri. Itu yang harus dipahami. Ya. Tapi kalau dia sakit ada yang mau meruqyah, ya silahkan Ya. Atau ada anggota keluarganya yang sakit, dia meminta tolong orang yang ya untuk meruqyahkan anaknya silahkan saja. tapi kalau dirinya sendiri, ya sedang sakit, kemudian dia meminta orang untuk merukiah dirinya, ini hukumnya apa? bukan tidak boleh, boleh. tetapi lebih utama kalau dia meninggalkannya. ya, faulima an al hadis, allahu wallayhi wasallam. maka diketahui bahwasanya hadis yang pertama La ruqyata ilamin wal huma tidak menelisi hadis yang kedua. Ya. As-aminata salaf an an insan bima laysa Jauhnya salaf dari memuji seseorang dengan apa yang tidak ada padanya. yaitu ketika Said bin Jubair bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Kemudian Husaini bin Abdurrahman menjawab, aku. Ya. Tapi beliau langsung mengatakan bahwasanya aku tadi malam itu bukan karena aku sedang salat, tapi karena aku sedang ya sakit. Supaya orang yang mendengar jawaban beliau ketika beliau menjawab aku bahwasanya aku yang melihat bintang jatuh tadi malam tidak mengira bahwasanya Husain bin Abdul Rahman sedang dalam keadaan salat. Ya. Ini bentuk keikhlasan mereka. Kemudian at-ta siata asyrah asyarata qauluhu antam minhum alamun min a'lamin nubuwah Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan antaminhum, ketika Mukhlas ibn Mishehson, ya, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Sallam untuk berdoa kepada Allah agar memasukkan dia ke dalam golongan tujuh ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisap tanpa adab, maka Rasulullah Sallallahu Sallam menjawab antaminhum. Ini merupakan alamun min alamin nubuah, tanda dari tanda-tanda nubuah beliau. Ya, bahasanya beliau diperlihatkan, ya, diperlihatkan bukan beliau mengetahui perkara yang gaib tidak, tapi diperlihatkan oleh Allah perkara yang gaib. Allah yang memberitahunya. Karena Allah, Rasulullah SAW yang tika anil hawa inwa ilah wahyu yuhak. Ya, tidak kita katakan bahasanya beliau mengetahui ilmu gaib, yang mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah, tapi Allah memperlihatkan kepada sebagian dari hamba-hambanya Kemudian yang ke-20 Fadilatu Ukasyah keutamaan Ukasyah ya karena ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ukasyah ya termasuk orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab wala adzab subhanallah ya ini keutamaan beliau Al Hadiyah wal Isrun Istimalul Ma'arid. Ya, al Ma'arid. Di sini penggunaan ma'arid yaitu e, kalau bahasa gampangnya kita itu ngeles Ya, ketika Ukasah mengatakan ya Rasulullah, doakan doakan aku agar aku termasuk dari mereka. Maka Rasulullah mengatakan antam minhum. Berdiri orang yang kedua, berkata yang sama. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka Ukasyah. Engkau telah dihadaui oleh Ukasyah. Ya. Ini kalimat yang seperti ini, kalimat yang baik. Ya, sehingga orang yang orang itu tahu paham maksudnya bahwasanya dia Rasulullah menolak untuk mendoakan. Tapi dengan penggunaan kata yang baik, orang tidak tersinggung. Ya begitu juga ketika beliau menggunakan ini ada sebab diantara sebabnya disebutkan bisa jadi orang ini adalah orang yang munafik sebenarnya sehingga dia tidak pantas karena itu kita tidak sebutkan namanya ya atau bisa jadi menutup pintu-pintu yang lain kalau satu orang berdoa, beliau iakan, yang dua berdoa iakan, yang yang lain perebutan, minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asaniatu wal'ishrun husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikarenakan beliau ketika menolak ya. Orang yang kedua ini tadi ketika meminta didoakan, beliau tidak langsung menggunakan kata yang langsung menolak, ya tidak, engkau gini-gini tidak, tapi menggunakan kata kiasan, ya yang sehingga seorang itu tidak tersinggung ketika mendengar itu, walaupun dia paham maksudnya. Oh, ya, ini juga menjadi pelajaran. Ya, terkadang. Eh, jika kita mengungkapkan sesuatu ibarat yang kita ungkapkan itu akan sangat berpengaruh ya terhadap orang yang kita ajak bicara eh, walaupun maksudnya sama ya yang satu eh, apa istilahnya ya langsung eh, blak-blakan yang satu mungkin dengan kalimat-kalimat yang halus ya orang yang mendengar itu akan berbeda di dalam menerimanya. Oh ya. taala alam, ini diantara masail ya selesai kita dari bab manhaqiqatu tauhid da khalaju nabi ghairi hisab. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang selanjutnya yaitu bab alkhauf minasyirk. Takut akan kesyirikan. Nokta filana subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirutaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.